Kembali tim Cimat punya cerita. Cerita ini tentang tempat ziarah tim Cimat Astana Kiri Bangun. Astana Giri Bangun merupakan makam keturunan kerajaan Mangkunegaran. Ternyata makam itu memiliki daya mistis dalam sejarah perjalanannya. Muncul mitos bahwa makam ini merupakan tempat sakral dan tidak bisa diperlakukan sembarangan. Posisi dan keberadaan Astana Pangadeg di atas Astana Giri Bangun di lereng barat Gunung Lawu. Tepatnya terletak di desa Karangbangun, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sebagai leluhur diatasnya melindungi atau orang Jawa menyebutnya, Hamu Mayungi menjadi payung keberadaan makam anak cucunya. Beberapa kejadian dan fenomena mistis membuktikan keberadaan Astana Mangate, Kompleks pemakaman para penguasa Istana Mangkunegaran, Salah satu pecahan dinasti Mataram. Makam itu merupakan makam Raja Mangkunegoro ketiga. Keturunan Raja Mataram Panembahan Senopati. Selalu melindungi dan merestui makam anak cucu di bawahnya. Salah satu yang dimakamkan di sini adalah kanjeng Pangeran Adipati Aryo Sri Mangkunegoro I. Pangeran Adi terkenal dengan sebutan Pangeran Sambernyowo. Tokoh kesohor Raja Mangkunegaran dikenal Sakti Mandraguna dan selalu menjadi rujukan Raja-Raja Mataraman, baik Surakarta dan Ngayuk Jokarto hadiningrat Ningkrah. Kejadian-kejadian mistis itu seolah-olah kedua Raja dan sesepuh Mangkunegaran yang dimakamkan di situ, diantaranya Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Sri Mangkunegara I atau disebut Pangeran Sambernyowo, memberikan restu maupun memberikan perlindungan pada saat-saat tertentu dari kejahatan atau perbuatan tangan-tangan jahil. -tangan <San> Beberapa peristiwa dan fenomena mistis aneh terjadi di antaranya saat makam presiden kedua Indonesia H.M. Suharto digali. Suasana pemakaman Suharto di Astara Giri Bangun Kala itu sedang redup. Tak ada awan, hanya angin yang berembus pelan saat itu. Suharto dimakamkan pada Minggu Wagi 27 Januari 2008 setelah adhan asar sekitar pukul setengah empat sore. Keluarga besar Suharto dan sejumlah tokoh ternama baik dari dalam maupun luar negeri. Sebelum penggalian, keluarga besar Suharto melakukan upacara bedah bumi. Tujuannya adalah agar penggalian dapat berjalan lancar dan selamat. Upacara itu dipimpin oleh Beguk Purnomo Sidi, mantan Bupati Wonogiri. Upacara dimulai dengan menancapkan linggis ke tanah pemakaman sebanyak tiga kali. Yang pertama tidak terjadi apapun dan begitu pula dengan yang kedua Namun kejadian yang membuat merinding bulu kuduk terjadi saat linggis mengoyak tanah untuk ketiga kalinya <SILENGIS> tiba terdengar suara ledakan yang sangat keras bergema di atas kepala para penggali kubur para penggali makam dan orang orang di sekitarnya sontak kaget mendengar ledakan itu mereka saling berpandangan bingung mencoba mereka reka dan mencari cari dari mana asal suara menggelegar itu Bukan bunyi petir, namun mirip suara bom besar meledak di atas cungkup astana giri bangun. Anehnya, tak ada yang porak-poranda, tak ada benda yang bergeser karena suara ledakan itu. Terbesit di pikiran mungkin itu suara goib. Semua yang ada di tempat itu terdiam, terpaku. Saat diam terpaku orang-orang itu... Bupati Wonogiri Beguk Purnomo Siti memecah keheningan suaranya. Bumi ini mengisyaratkan penerimaan terhadap jenazah beliau. Bukan hanya itu yang dialami sang juru kunci Astanagiri Bangun Sukirno. Beberapa bulan sebelum kematian Suharto, terjadi longsor mendadak di bawah perbukitan Astanagiri Bangun. Selain pengalaman menggali makam Suharto, Pria kelahiran Karanganyar tahun 1953 itu juga masih ingat ketegangan terjadi di antara Giri Bangun pada tahun 1998 saat kekuasaan Soeharto berakhir. Masa di mana mana menghujat dan ingin mengadili Soeharto beserta keluarganya. Terjadi pula perebutan tanah-tanah serta pengerusakan aset negara yang saat itu dikuasai Soeharto di beberapa daerah. Hingga merembet ada kabar, makam keluarga Soeharto itu bakal diserang dan akan dirusak oleh ribuan massa. Malam-malam pun terasa panjang. Orang-orang kampung dan desa secara bersama-sama dengan pengurus dan berjaga di sekitar makam. Dari pesawat komunikasi hatir terdengar Sandi, Misalnya seribu kuda lumping yang artinya ada seribu pengendara sepeda motor menuju dan bergerak mengarah ke Astana Atau 500 gerubak atau 500 pengendara mobil juga Anehnya tak pernah sekalipun mereka hendak melempari Astana dan merusak bangunan makam di Astana Giri Bangun mereka semua berkeyakinan arwah para leluhur Raja Mangkunegaran datang dan melindungi. Sebab arwah beliau yaitu leluhur bagi orang Jawa diyakini masih bersemayam dan jika dalam situasi darurat akan muncul dan melakukan perlindungan. Apalagi leluhur mereka adalah Kanjeng Pangeran Adipati Aryo Sri Mangkunegara 1 yang terkenal dengan sebutan Pangeran Sambernyowo. Dengan aji panglimunannya Untuk itu Semua jimatres-jimatres Yang ingin ikut Mencari berkah dan barokah Dari pangeran Sambernyowo Dan Astana Giri Bangun Serta makam Astana Mangatek Ikutilah Ziaroh Wali Bersama tim jimat